Kali ini dikasih temang terbaru dong ya, tentunya bareng Adela, sebesar juga buat sayangku di bawah ya, buat adik yang dihitan, selamat menempuh bentuk yang baru ya, semoga lkas sembuh jadi an yang berpakti, amin.